Baik bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walailasalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabb israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Hadirin Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, kita insyaallah akan membahas ayat 75 sampai 79 ya. Mudah-mudahan 5 ayat ini bisa kita bahas pada pagi hari ini ya. Kita insyaallah akan membacanya bersama-sama sebelum nanti kita akan membahas ayat-ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الوجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا إنهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَنْ كُلَّذِينَ قَوْلٌ وَإِذَا لَنْ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدَّ لهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعفلون Aidihim wa wa'idul lhamim ma Apa taut magon ayu minulakum? Apakah kalian berharap banyak agar mereka bani Israel itu beriman kepada kalian? وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۖ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ Mereka membaca كلام الله. ثم مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ۚ كَمَا يُحَرِّفُونَ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا فَهِمُوهُ ۚ وَمَا يَفْعَلُونَ لَا يَرْضَاهُ Mimba'di ma'akuluhu Setelah mereka Mengerti Kalam Allah itu Atau firman Allah itu Wahum ya'lamun Dan mereka mengetahuinya Wa lakul ladhina amanu Dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman Kalu amanna Kami beriman Wahida khola baudhum ila baudin. Tetapi jika mereka berbicara satu dengan yang lainnya di antara mereka, kalu mereka berkata, Atuhadithunahum. Apakah kalian berbicara kepada mereka? Bima fatah Allah waalaikum seperti yang telah dijelaskan oleh Allah kepada kalian liuhajukum bihi nanti mereka itu akan berhujjah melawan kalian indarubbikum di sisi kalian afala ta'kilun apakah kalian tidak cerdas awalah ya'lamuna tidakkah mereka tahu anna allaha ya'lamu ma yusiruna <Sihil> Allah Mengetahui apa yang mereka sembunyikan, wamayyulinun dan apa yang mereka perlihatkan, waminhum dan diantara mereka ummiyuna adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang awam. La yaklumul kitabah. Mereka tidak mengetahui alkitab atau taurat illa amaniyah kecuali kebohongan. Wainum illa yaudunun dan mereka itu hanya berperaduga. Fawaidul ladhi nayak tubun alkitab aidihim maka celakalah orang-orang yang menulis alkitab dengan tangan mereka. Tumayapuluna kemudian mereka berkata haturmin alilah ini dari sisi Allah. Lestarubihi taman koliila agar mereka membeli dengan kebohongan itu atau menjual agama itu dengan harga yang sedikit. Fawailun lahum, maka celakalah bagi mereka. Mimma katabat aihdihim karena apa yang telah ditulis oleh tangan mereka. Wailul lahum dan celakalah bagi mereka mimma yaktsibun karena apa yang telah mereka perbuat. <coughs> Jahadiralhamdulillah. Ini dua kelompok ayat, naya, yang berbicara tentang kelompok-kelompok bani Israel. Di antara mereka yang dibicarakan oleh beberapa ayat ini ada para ahli agamanya, para ulamanya. Di antara mereka ada Orang-orang awamnya, ya, dan diantara mereka juga ada orang-orang yang ahli di dalam menuliskan kitab suci atau Taurat mereka. Mereka itulah masing-masing kelompok telah melakukan sesuatu yang nista terhadap agama mereka, sehingga agama mereka itu kemudian mengalami perubahan-perubahan, ya, dan itulah yang membuat Kemudian Allah subhanahu wa taala memfonis bahwa bani Israel yang hidup pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa diharapkan lagi keimanan mereka itu. itu. Jadi suatu hal yang ya kalau kita berbicara harapan itu masih ada ya harapan itu tidak ada lagi gitu. Harapan itu tidak ada lagi. Jadi Allah subhanahu wa taala kemudian memutus ya, harapan Rasul dan umat Islam ya agar orang-orang bani Israel yang hidup di sekitar kota Madinah itu mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena itu maka pembahasan pertama dari penggalan atau kelompok pertama dari ayat 75 sampai 77 ini adalah kototomake memutus harapan fi iman yahudi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan orang-orang yahudi pada zaman nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ala Allah berfirman afa tatmauna apakah kalian tamak ya. kita biasanya menyebut tamak ya. ada yang disebut dengan tamak tamak itu menjadi terlarang ya Ketika kita berharap Tentang sesuatu Yang ada di tangan manusia Itu biasanya Kata Toma itu kemudian Mengerucut gitu kan, Pada pemahaman itu Dan ini adalah Toma yang terlarang ya, Apakah ketika kita berharap Kepada Allah di dalam bahasa Arab Tidak disebut dengan Toma Toma juga gitu kan. Tapi kan berharap kepada Allah Itu adalah sesuatu yang ya merupakan akhlak yang terpuji. Karena itu maka cenderung harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak disebut dengan toma karena istilah toma menjadi lebih khusus tentang harapan terhadap apa yang ada di tangan manusia. Karena itu kemudian harapan kita terhadap Allah Umumnya disebut dengan roja gitu Jadi ketika kita menyebut roja itu adalah akhlak yang terpuji Karena kita berharap sesuatu yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Sementara ya toma itu menjadi sifat yang tercelah karena berharap tentang apa yang ada di tangan manusia Nah ayat ini, ini berbicara tentang toma dalam pengertian bahasa gitu, Pengertian bahasa Ya yeah. dalam pengertian bahasa toma itu adalah berharap banyak, sangat berharap itu yang disebut dengan toma. Jadi afatat mauna ayuhan minuna. Apakah kalian orang-orang yang beriman itu berharap banyak? Anyu minulakum agar orang-orang Yahudi itu beriman kepada kalian. Ayan ko dula kum bepoati. Artinya adalah ya tunduk kepada kalian dengan taat haula'in firqati ad-dallati minal yahudi mereka kelompok yang sesat dari yahudi alladzina shahada aba'uhum minal ayati al-bayyinati ma di mana orang tua mereka itu menyaksikan Ayat-ayat yang nyata sesuatu yang mereka saksikan, ثم كَسَتْ كُلُّ بُهْمٍ بَعْدِ ذَلِكَ. Kemudian hati mereka itu menjadi keras setelah menyaksikan ayat-ayat Allah itu. Nah, jadi yang diputus harapannya oleh Allah Subhanahu Wataala adalah. Bani Israel pada zaman Rasulullah SAW mereka tidak lagi bisa diharapkan untuk taat untuk tunduk terhadap Allah dan Rasulnya ya jadi ayu minulakum artinya adalah beriman kepada Islam mengikuti jejak para penganut agama Islam ini gitu yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang menganut agama ini mengapa? karena track recordnya Bani Israel itu dari dahulu itu memang tidak banyak bisa diharapkan keimanan mereka itu mereka orang-orang yang telah kita bicarakan pada ayat-ayat sebelumnya mereka begitu nyata melihat ayat-ayat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ya seperti misalnya ayat yang kemarin pada pada pekan yang lalu kita bahas ya mereka bisa apa dengan apa bagian tubuh sapi yang telah disembeli itu kemudian dipukulkan kepada Orang yang sudah meninggal kemudian membuat orang yang sudah meninggal hidup kembali dan berbicara tentang siapa pelaku pembunuhan itu Tetapi apa yang terjadi direspon dengan negatif bahwa mereka kemudian menolak, menyanggah ya, Bahwa mereka telah melakukan pembunuhan itu Dan demikian banyak ayat-ayat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ya, Yang kemudian mereka bohongkan uh, oleh atau dibohongkan oleh orang-orang Yahudi itu gitu kan. Nah Waqad kana minhum ya sebagian dari kelompok mereka itu yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifuna Mereka mendengar kalam-kalimat Allah, firman Allah, kemudian mereka menyelewengkannya. Nah, jadi ini adalah berbicara tentang kejahatan yang lain dari Bani Israel setelah kejahatan-kejahatan yang sebelumnya dibahas adalah bahwa mereka itu mendengar Firman Allah kemudian menyelewengkannya Ayat awalunahu ala ghairi ta'wilihi Artinya mereka menafsirkannya Dengan penafsiran yang tidak selayaknya Yang tidak benar Dengan penafsiran seperti itu Mimba'adima aqoluhu Setelah mereka paham Ayipahimuhu alal jaliyyati Ya, setelah mereka paham dengan begitu jelas, wa ma'hadaiyuholifunahu ma ala basirotin, meskipun begitu mereka kemudian ya, menentangnya dengan basirah, ya, satu pengetahuan kesadaran kesadaran bahawa mereka itu telah menyelewengkannya bahwa mereka memang menentangnya ya wahum ya'lamun padahal mereka tahu ayah annahum mukhti'una fima zahabu ilaihi min tahrifihi wa ta'wili setelah mereka tahu bahwa mereka itu salah itu, terkait dengan madhab atau jalan ya pandangan yang telah diselewengkan dan telah ditafsirkan dengan penafsiran yang tidak selayaknya wa hadzal maqamu dan maqam ini syabihun biqawlihi ta'ala mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala fa bima naqdhihim mithaqahum disebabkan karena mereka membatalkan perjanjian mereka itu la'annahum maka kami melaknat mereka Wajanna kulubahum kau siatan dan kami menjadikan hati mereka itu menjadi keras. Yuharifunal kalimahan bawa daihi mereka menyelewengkan firman Allah dari tempat-tempat yang sebenarnya. Kau la ya. kota fi kau rihi menafsirkan firman Allah. Thumma yuharifunhu mim baghimah angkulu whum yaglamun mereka menyelewengkan Firman Allah itu setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahui bahawa penyimpangan mereka itu adalah sesuatu yang salah. Kalau kata mengatakan humliah hudu, mereka adalah orang-orang Yahudi yasma'una kalimah mereka mendengar kalimat Allah atau Firman Allah, thumayyharifunahu, kemudian mereka menyelewengkannya min ba'dima aqaluhu setelah mereka mengerti tentang itu wa dan mereka menyadarinya ya mujahid mujahid berkata alladzina yuharrifunahu orang-orang yang menyelewengkannya wal ladzina yaqtumunahu dan orang-orang yang menyembunyikannya humul ulama'u minhum ya mereka adalah para ahli agama di kalangan Yahudi itu Baik, jadi Bapak ibu, ibu ya, Satu kejahatan lain yang dilakukan oleh Bani Israel Yang membuat putus harapan mereka bisa menganut agama ini adalah Karena mereka mendengar firman Allah kemudian menyalawengkannya apa yang disebut dengan menyelewengkannya yuharrifunahu, menyelewengkannya artinya adalah menafsirkannya dengan penafsiran yang tidak benar. Gitu. Inilah yang kemudian di dalam sejarah hermeneutika kita sekarang ya disibukkan dengan satu konsep yang disebut dengan hermeneutika Al-Qur'an. Hermeneutika Al-Qur'an itu dianggap ya sebagai penafsiran model paling anyar untuk memahami Al-Qur'an dianggap ya apa yang disebut dengan hermeneutika hermeneutika itu adalah satu model penafsiran yang berasal dari Yunani ya ketika Hermes Hermes itu adalah dewa yang disebut dia berada di satu bukit yang disebut dengan bukit Olympus ya itu kemudian diturunkan kepada manusia agar dia bisa menjelaskan tentang yang mereka sebut dengan firman-firman dewa ya. Jadi kitab suci, kitab suci itu sudah sangat tua, sudah sangat klasik, tidak lagi bisa dipahami oleh manusia pada zaman itu. Nah, Hermes itulah yang kemudian bisa menafsirkan kalimat-kalimat klasik itu, ya. Itu dengan bahasa yang bisa dipahami oleh orang pada waktu itu. Nah inilah yang kemudian melahirkan satu pola, satu model penafsiran yang kemudian disebut dengan hermeneutika itu. Ya. Jadi setiap kalimat itu bisa ditafsirkan dengan pemahaman yang tidak lagi harus merujuk pada makna bahasanya, makna leksikalnya gitu. Nah, penapsiran seperti ini, ini kemudian diadopsi oleh orang-orang Yahudi ya, karena mereka mendapatkan bahwa Taurat, termasuk semua kitab yang mereka pegang itu, itu kan kalimat-kalimat zaman bahula gitu, sangat klasik ya, yang tidak lagi bisa dipahami oleh orang-orang pada zamannya, gitu Dan Kan pernah saya angkat tentang uh, hasil penelitian dari apa Israel Finkelstein kita yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungan semuanya antara Taurat dengan Musa ya karena kitab yang lima yang disebut dengan Taurat dan ini adalah kitab paling penting di kalangan Bani Israel itu sesungguhnya adalah tulisan-tulisan ya orang-orang yang apa kumpulan dari visi mereka, mantra-mantra dan doa mereka, kemudian perjalanan sosial politik mereka, nubuat ya apa, eh, eh, perkiraan-perkiraan eh, tentang masa depan mereka, It, ya ramalan-ramalan mereka gitu. Nah itu semua itu kan, hasil akumulasi dari 3500 tahun mereka memiliki itu semua sehingga sungguhnya ini adalah bahasa manusia ya tentang hal-hal yang terjadi di dalam sejarah mereka yang kemudian mereka katakan ini adalah firman Tuhan. Nah, ini firman Tuhan. Karena itu adalah murni bahasa manusia hasil dari apa yang telah mereka tuliskan atau apa yang mereka kemudian katakan dalam bentuk apa verbal kemudian oleh Azra ya, itu dikumpulkan dikodifikasikan menjadi satu kitab jadilah apa yang kemudian sekarang disebut dengan Taurat, nah itu adalah kalimat-kalimat zaman dahulu gitu, karena kalimat-kalimat zaman dahulu, maka sekarang tidak lagi bisa dipahami dengan kecerdasan kita nah, mereka kemudian merasa perlu untuk mengadopsi model hermeneutika tadi sehingga hermeneutika itu tumbuh kembang di kalangan bani Israel di dalam memahami kalimat-kalimat Taurat yang ada di dalam Taurat atau perjanjian lama mereka, ya sama juga kemudian orang-orang Nasrani mendapatkan bahwa Injil mereka itu persis kondisinya sama dengan kondisi Taurat, ya dan karena itu mereka kemudian mengadopsi hermeneutika itu pula. Nah sekarang karena hermeneutika itu dipakai oleh orang Yahudi dan orang Nasrani dianggap telah melahirkan satu konsep yang sangat aktual ya terkait dengan bagaimana kitab suci mereka itu telah bisa diterjemahkan dengan konsep-konsep yang paling kini mereka kemudian menganggap bahwa Al-Quran memiliki kondisi yang sama dan karena itu Al-Qur'an harus menerapkan hermeneutika. Itulah yang kemudian Melahirkan apa yang disebut dengan hermeneutika pada saat ini, hermeneutika Al-Qur'an pada saat ini, ya. Nah, jadi Al-Qur'an mengatakan tsumma yuharrifunahu, ya. Mereka kemudian menyelewengkannya menyelewengkannya artinya adalah menakwilkan memahami al, apa Taurat itu dengan pemahaman yang tidak benar, pemahaman yang tidak sesuai dengan konsep-konsep pemahaman terhadap biblika gitu, terhadap biblika. Jadi luar biasa ya. Saya semalam itu apa, me, me, apa mencari satu buku yang pernah saya jadikan dulu referensi gitu. Ini karena ada satu buku yang luar biasa saya apa saya saya dapat ditulis oleh makanya saya lupa itu apa penulisnya itu masih dari orang Yahudi ya karena dulu saya mendapatkan dua buku yang paling penting gitu yang pertama adalah tadi itu yang ditulis oleh Israel Pinkol Stena yang kedua adalah tentang ini tentang bagaimana mereka menerapkan hermeneutika terhadap apa Bible perjanjian lama mereka itu ya intinya adalah saya menangkap bahwa orang-orang Yahudi itu memiliki apa memiliki aliran-aliran sekte-sekte yang sangat banyak ya sekte-sekte yang sangat banyak nah setiap sekte itu memahami ya, Taurat itu sesuai dengan pemahaman sektanya karena itu maka Sekte-sekte itu itu punya pusat-pusatnya. Setiap pusat itu, setiap sekte yang memiliki pusat yang berbeda itu mereka misalnya menerjemahkan tentang yang disebut dengan Orsalamu, Orsalim misalnya atau gunung-gunung tertentu gitu Itu sebagai kota di mana aliran itu berkembang pesat gitu. Dan itu artinya adalah benar-benar gitu kan, satu kalimat itu, padahal kalimatnya tegas menunjukkan satu kota tertentu atau gunung tertentu itu dipahami dengan kota yang lain. Dan itu mereka kukuh gitu kan, melakukan itu, itulah yang kemudian disebutkan di dalam ayat ini, kalam Allah Ya, mereka kemudian menyelewengkannya gitu nah, wahum ya'lamun padahal mereka tahu bahwa mereka itu itu salah, dalam posisi salah itu kan oleh karena itu maka ayat ini, di dalam surat Al-Baqarah ini itu sama dengan kandungannya dengan ayat lain ketika Allah menyebutkan fa bimanak dihim mitaqahum la'annahum ya bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi itu disebabkan karena apa? disebabkan karena mereka melanggar atau membatalkan perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya waja'alna kulubahum qosiyah kami menjadikan hati mereka itu menjadi keras nah yuharrifunal kalima'an mawadiyah menyelewengkan kitab Allah itu atau kalimat Allah itu dari tempatnya, maksudnya apa dari tempatnya dari tempatnya artinya adalah dari makna-makna yang sesungguhnya ya di dalam bahasa Arab bahwa setiap kalimat itu memiliki makna bilwati ya apa yang disebut dengan al makna bilwati ya uh, apa uh, setiap kalimat itu disepakati memiliki makna maknanya ya ketika kita misalnya menyebut duduk tidak mungkin duduk itu dalam keadaan seseorang sedang berdiri maka kita ini duduk seperti ini artinya adalah menempelkan gitu kondisi seperti ini ini adalah kalimat yang disepakati untuk kalimat duduk ya ketika kemudian orang menyebut bahwa dalam kondisi seperti ini kita sedang berdiri nah itu yang kemudian disebut yuharifunal kalimatan bawah di'ayni ya dan itulah persis penafsiran hermeneutika gitu. Jadi hermeneutika itu adalah satu pola penafsiran yang tidak lagi terkait dengan makna-makna bahasanya. Setiap orang itu bebas menafsirkan atau memahami kalimat-kalimat Allah sesuai dengan keinginannya. Gitu. Itulah yang kemudian membuat mereka mengatakan bahwa yang disebut dengan hermeneutika artinya adalah kematian pembicaranya. Kenapa disebut kematian pembicaranya? Dianggap bahwa pembicara, pemilik dari kalimat itu tidak lagi memiliki peran untuk menentukan makna. Siapa yang menentukan makna itu adalah pembacanya. Jadi otoritas pemaknaan itu sepenuhnya ada pada pihak pembaca. Gitu, apapun yang ingin kemudian dipahamkan ya, tentang kalimat itu tergantung dia maunya apa. Gitu. Jadi tanpa ada kaidah sama sekali gitu kan. Nah, itulah yang kemudian membuat mereka kemudian menolak ya. Ketika misalnya adalah para aktivis LGBT misalnya mereka kemudian memahami Al-Qur'an dengan pendekatan hermeneutika, mereka kemudian menolak ya kisah-kisah tentang apa kaum Lut itu dipahami sebagai sesuatu yang apa nista yang membuat orang-orang yang berperilaku seperti perilaku mereka itu telah mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa gitu kan Oke okay, jadi hadirin rahimahkumullah ya mereka artinya pada pada prinsipnya mereka sadar mereka paham bahwa mereka itu salah tetapi kemudian mereka memaksakan apa yang menjadi eh, kehendak-hendak mereka itu nah Mujahid mengatakan ya bahwa ayat ini berbicara tentang satu kelompok yaitu adalah kelompok ulama mereka ya karena orang-orang yang menyelewengkan kitab Allah dari makna yang sesungguhnya kemudian orang-orang yang menyembunyikan ya, firman Allah itu adalah pekerjaan ulama-ulama mereka, ahli-ahli agama mereka karena itu maka sekali lagi ayat ini berbicara tentang satu kelompok yang menjadi ahli agama karena nanti kita akan berbicara di ayat 78 ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang segmen masyarakat lain dari Bani Israil yaitu segmen masyarakat awamnya ya jadi ahli agamanya mereka yuharrifunal kalimatan mawadhihi ya orang-orang awamnya la ya'lamunal ya kitab illa amaniyah mereka hanya taunya adalah kebohongan-kebohongan yang pernah dikatakan oleh ahli-ahli agama mereka itu gitu. Qala Ibnu Wahab, ya, Ibnu Wahab mengatakan Qala Ibnu Zaid fi qawlihi ta'ala, Ibnu Zaid mengatakan tentang atau menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Yasma'una kalam kalamallahi tsumma yuharifuna." Ya, mereka mendengar kalimat Allah, firman Allah kemudian menyelencangkannya. Qala at tawrat ya. Yang dimaksud dengan kalam Allah itu adalah Taurat. Al-Lati anzalahallahu alaihim yuharrifunaha. Yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Kemudian mereka menyelewengkannya. Apa yang disebut dengan menyelewengkannya? Ya ja'alunal halala fiha haroman. Telah menjadikan yang halal menjadi haram. Wal haroma fiha halalan. Yang haram dirubah menjadi halal wal haqq fiha batilan yang hak menjadi batin wal batil fiha haqqan yang batil menjadi hak gitu. Hmm. Idza ja'ahumul muhikqu birisywatin kalau ada orang yang benar sambil membawa riswah ya mereka memberikan sesuatu kepada ahli agama mereka itu Akhrajulahu kitab Allah Mereka kemudian mengeluarkan untuknya dalil dari kitab Allah Wa ya. idha ja'ah mulmubtilu biriswatin akhrajulahu dalikal kitabah Jika datang seorang yang dalam posisi sedang atau menganut sesuatu yang batil kemudian mereka datang dengan membawa sesuatu pemberian riswa kepada ahli agama mereka itu mereka juga kemudian diberikan dalil dari kitab Allah membenarkan tentang kebatilan mereka itu itu kan nah wa'idha ja'ahum ahadun yas'aluhum syai'an kalau ada orang yang datang bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu Lai safi hakun dia tidak membawa kebenaran walari shwatun ya tidak juga membawa satu pemberian yang diberikan kepada mereka walasyida tidak membawa sesuatu untuk kebaikan mereka itu amaru hubil haki mereka kemudian memerintahkannya dengan kebenaran. Itu faqolahullahulahum maka Allah berfirman tentang mereka itu atak murunan nasabil birri Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan? Watan sauna anfusahum Padahal kalian itu melupakan diri kalian Wa antum tatlun alkitab Padahal kalian juga membaca alkitab Afala ta'kilun Tidakkah kalian itu mengerti? Nah, jadi Bapak, Ibu, Ibu semua, ya, Taurat yang telah diturunkan oleh Allah SWT Itu kemudian ditahrif Ya ditahrif, diselewengkan ya. Yang halal menjadi haram. Yang haram menjadi halal. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Semuanya itu diberikan argumen, diberikan alasan. Ya. Karena itu ada satu kalimat yang tidak saya lupa gitu kan katakan kepada saya ingin hukum apa di dalam islam ini saya akan berikan dalilnya nah inilah seperti yang dilakukan oleh Bani Israel itu jadi semuanya tergantung pada pesan ya pesan sponsor ya tergantung pada seberapa banyak yang telah diberikan oleh atau mereka terhadap para tokoh agama itu kalau dia membawa sesuatu riswah ya ini kan luar biasa. Sekarang permainannya adalah permainan uang. Ya, mau hukum apa itu tergantung pada wanipiro, gitu. Wanipiro, nah, ini luar biasa, gitu. Luar biasa. Seorang teman, ya. Saya tidak menyebut lembaganya lah kita, biar kita tidak berbicara tentang lembaga, gitu yang menetapkan, memberikan fatwa. Tentang apakah? Satu model bisnis itu boleh tidak boleh. Itu menjadi satu apa rentan dengan apa yang sedang kita bicarakan. Sangat rentan. Karena itu sifat transaksional. Itu ketika misalnya itu apa proposalnya itu kemudian eh, minta fatwa ya halal haram. Itu kan kemudian dibahas ya dia yang diteleponan itu satu-satu Ustaz itu saya itu ingin itu membantu Ustaz membuat pesantren macam-macam itu luar biasa itu jurang Subhanallah itu nah ini, ini terjadi itu nah ini kalau model ini terjadi maka apa bedanya umat ini dengan bani Israel pada zaman dahulu gitu. Ini kan ngeri gitu. Ya, hanya untuk kepentingan, hanya untuk manfaat duniawi yang tidak seberapa, ya. Karena seberapapun uang yang diberikan oleh mereka, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita kembalikan pada hadis Rasulullah SAW alaihi andai dunia ini, ya, sebanding di sisi Allah dengan janah ha ba'ud. Ya. dengan satu sayap nyamuk. Lama syaribal kafirus surbatamain. Orang kafir itu tidak akan bisa minum meskipun hanya sergut saja. Bayangkan itu. Apa yang terjadi sekarang? Yang lebih kaya adalah di Indonesia itu siapa? Di dunia ini siapa yang paling kaya? Kita itu disebut sebagai orang yang paling kaya adalah karena bisa memberikan tunjuk kepada kepada seseorang sehingga Allah berkenan untuk apa memberikan hidayah kepadanya itu khairul lakam minad dunia wa itu kan lebih baik daripada dunia dengan segala isinya itu yang kemudian kita miliki tetapi real materi ini siapa yang punya dalam mereka ini menunjukkan betapa bahwa dunia ini tidak memiliki artinya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena itu maka berapapun yang diberikan oleh mereka adalah yashtaruna bi ayatil lahi tsamanan qalilan sedikit sekali memperkaya diri dengan cara menjual ayat, menjual hadis untuk kepentingan dunia, untuk mendapatkan riswah ya. Ini adalah apa menjual agama dengan harga yang sangat-sangat sedikit dan itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada orang yang datang dalam posisi yang hak ya. Kemudian dia membawa riswah, dia kemudian diberikan dalil Orang yang dalam posisi batil ya, dia datang pada tokoh agama dengan membawa riswah, diberikan dalil pula pembenaran kepada mereka itu. Nah, sisanya kalau ada orang yang datang bertanya tidak membawa riswah, itu tidak membawa sesuatu untuk mereka itu, mereka itulah yang kemudian diberikan kebenaran yang dianggap bahwa kebenaran itu memberatkannya. Ya karena itu maka sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya atamurunannasabil birri ya apakah kalian memerintahkan manusia melakukan kebaikan artinya apa ya orang yang tidak membawa riswah itu ditunjukkan pada jalan yang benar jadi mendingan yang tidak membawa riswah gitu kan, ditunjukannya pada kebenaran gitu kan. Wa tansawlan husaakum sementar kalian melupakan diri kalian begituan. Wa antum tattulal kitab padahal kalian itu membawa membaca kitab Allah. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian mengerti? Ya. Nah, jadi apa? Uh, uh, hadirin rahimakumullah. Ini uh, peringatan yang sangat keras kepada orang-orang yang melek agama, ya. Yang mengerti tentang kitab Allah, ya. Peringatan kepada orang-orang yang dengan mengikuti hawa nafsunya ingin menerapkan apa yang telah diterapkan oleh Yahudi dan Nasrani di dalam menafsirkan perjanjian atau kitab suci mereka, ya, jika itu diterapkan terhadap Al-Quran maka ini adalah sebuah awal dari bencana, ya, sebuah awal di mana hidayah itu tidak lagi bisa diharapkan ada di dalam dirinya karena itu maka orang kemudian berbicara tentang apakah mungkin orang-orang seperti itu itu bisa menerima argumen-argumen yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Orang kemudian mengatakan, "Oh, dengan mereka mah enggak usah berbicara tentang ayat, enggak usah berbicara tentang hadis gitu. Enggak manfaat bagi mereka itu." Ini kan muncul sebuah apa? Dan ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi bagian dari kesadaran ya para intelektual ketika mendebat Orang-orang yang harifunal keimanan mawadi akhir ini dianggap boleh berbicara tentang ayat bagi mereka itu tidak lagi punya arti berbicara tentang hadis kepada mereka itu tidak lagi punya arti. Nah ini persis sama dengan kot automain fi iman Yahudi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan harapan ya, tentang keimanan orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang sama itu terjadi pada umat ini. Ketika yaharifun al an mawadihi dengan apa yang tadi saya sebutkan dengan menerapkan pendekatan hermeneutika terhadap Al Quran membuat bahwa Al Quran ayat-ayat Al Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW serta pandangan-pandangan para, para ulama kita itu tidak lagi bisa diharapkan itu bisa diterima oleh mereka itu. Nah, itu pertama. ya. Al-Yahud kanu yukirru Nabi Nubu'wati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa la yu'minun. Orang-orang Yahudi, mereka mengakui kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak beriman. Wa ya. qauluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala wa idha lakul ladhina amani. Jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna mereka berkata kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin dan jika mereka bertemu satu sama lain al-aya ya. Riwayat Muhammad bin Ishaq an Ibnu Abbas, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, wa idza laqul amanu qalu amanna. Jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman mereka berkata kami beriman ay annasahibakum Muhammad ya. Rasul Muhammadun Rasulullah. Kami beriman bahwa sahabat kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Walakinnahu ilaikum khosotan. Tetapi itu bagi kalian saja gitu. Nah, jadi ini ayat berbicara tentang orang-orang munafik ya dari Bani Israel ketika diantara mereka ada yang eh, maaf ini berbicara tentang sekelompok dari Bani Israel yang mereka mengakui kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi kenabian Rasulullah itu itu khusus bagi umatnya itu bagi generasi terakhir sementara mereka dianggap tidak terkhirab oleh kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi apa yang mereka dapatkan dari kitab Allah dari Taurat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, mereka akui, ya, inilah orangnya. Tetapi dia bukan untuk kami, itu kan? ini adalah untuk kalian saja itu nah itu yang dimaksud, gitu kan kolu amanna ya tetapi itu nah nanti akan ada kelompok lain ya yang disebut dengan orang munafik ya diantara mereka wa idha khala ba'dum ilah ba'din dan jika Salah seorang di antara mereka itu ya berbicara kepada sebagian yang lain mereka berkata, Latwahdi tu alnaro babiha ada. Jangan kalian berbicara dengan orang-orang Arab, maksudnya adalah orang-orang Islam dengan pembicaraan ini. Fa'inakum kunquntum tas tabihihuna bhiha alaiyukum ya karena kalian telah mendapatkan penjelasan ini atau memberikan penjelasan ini kepada mereka ya istafataha itu artinya adalah memberikan penjelasan, membuat mengerti. Karena itu orang-orang Arab kalau misalnya memuji seseorang, ya karena bisa menjawab bisa seorang dosen ya bertanya kepada mahasiswanya, kemudian mahasiswa bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan itu, seringkali kemudian fatahallahu alaikum gitu Ya, fatahallahu alaikum. Nah, ini adalah satu ungkapan yang mereka biasa menyebut bahwa apa yang kemudian membuat dia bisa menjawab itu adalah disebabkan karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan pemahaman, gituan telah memberikan pemahaman. Nah, dalam ayat ini juga sama, gituan dalam ayat ini adalah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah ini adalah satu penjelasan, ya mereka telah memahaminya, ya sehingga ketika mereka itu menyampaikan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang Arab, orang Islam, ini benar-benar mereka telah memberikan pemahaman mereka itu tentang kebenaran Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah yang kemudian mereka larang. Jangan itu jangan disampaikan pembicaraan itu. Nah, an maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan wa idzalal amanu qalu amanna sampai kemudian apa bima fatallahu alaikum liyahajukum bi'ind rabbikum ay tqirru artinya adalah kalian mengakui bahwa dia itu seorang nabi wa qad alimtum annahu qad akhadhalhul mitsaqu alaikum biittibahi kalian tahu bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengambil satu perjanjian bagi kalian agar kalian mengikutinya ya. ijhaduhu wala tukirru bihin maka tolak kenabian Muhammad itu dan jangan akui dia ya jangan akui dia nah jadi ini adalah satu pembicaraan ya diantara mereka masing -masing, ya, di mana masing-masing ya diantara mereka itu saling mengkritisi ya ada orang yang mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi sebagian lain kemudian menolak jangan akui ya jangan akui karena kalau diakui maka itu artinya mereka akan punya hujjah bahwa kita itu harus mengikuti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi betapa sesungguhnya kebenaran itu tidak bisa dibendung ya betapa bahwa apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa mereka itu ya arifunahu kama ya arifun abna'ahum mereka itu tahu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam itu seperti pengetahuan mereka tentang sifat-sifat anak-anak mereka sendiri ini bayangan ya kita ya dari kecil ngurus anak ya meskipun bapak-bapak saya kira kita samalah gitu kan apa memandikan anak gitu apa apa memakain baju mereka sehingga kita tahu ini gitu ada apa ada warna hitam di bagian tubuhnya di kita tahu persis itu tahu persis ya oh si bulan mah dia mah ada tandanya di Sebelah kiri sepuluhan ada di sikutnya. Nah, itu kan pengetahuan kita tentang anak-anak kita. Kita tahu persis tentang anak-anak kita. Ungdur lagi kecil juga kita yang urus, gitu. Kecuali kalau kita tidak pernah urusnya, kita insyaallah Allah ya, mengerti betul tentang anak-anak kita. Nah, orang-orang Yahudi juga mengerti betul tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mereka mengerti betul tentang sifat-sifat anak mereka itu, ya tetapi ketika Muhammad saw itu datang apa yang terjadi mereka bohongkan itu, itu, mereka bohongkan itu. Jadi bayangkan saya mendapatkan satu penjelasan dari Syekh Muhammad Al ghazali itu bapak Ibi, ibu tentang mengapa orang-orang Madinah itu demikian mudah itu menganut Islam. Jadi ketika apa Nabi saw itu di Mekah dan mendakwahi Kelompok-kelompok yang datang ya untuk berhaji ke Mekah itu didapati mereka adalah datang dari Yaserib, ya. datang dari Yaserib. Ketika disampaikan dakwah kepada mereka, mereka itu saling menatap satu sama lain, mereka saling memberikan isyarat ini orangnya nih, gitu. Kan? Jadi setiap waktu mereka orang-orang orang-orang Yaserib itu ditindas, diintimidasi dengan kata-kata, nanti akhir zaman itu akan datang seorang Nabi ya, ya kalau dia datang, kita akan membinasakan kalian semua itu jadi Nabi Muhammad itu itu menjadi ancaman, dijadikan sebagai ancaman dianggap ya Nabi Muhammad SAW itu akan datang dari orang-orang Yahudi itu sehingga kemudian mereka bisa membangun, hanguskan itu orang-orang Yastrim semua karena itu mereka mengatakan Jangan sampai kedahuluan ini sama mereka gitu. Ini orangnya didengar sifat-sifat yang mereka sebutkan. Jadi orang-orang Yahudi itu tahu tentang sifat-sifat Nabi dari siapa, dari orang-orang Yahudi itu. Ya, itulah yang membuat kemudian mereka semua ya yang didakwahi oleh Rasul Shallallahu Answalum ketika itu itu masuk kisah. Ya, dan kemudian mereka pulang sambil kemudian memberikan kabar gembira dan pada akhirnya mereka membawa orang-orang yang siap untuk berbayar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah, itulah kemudian pada akhirnya setelah Bayah Akabah pertama itu Musab bin Umar diutus oleh Rasul tidak ada satupun kata Musab bin Umar dalam perjalanan setahun beliau berdawah di Madinah itu rumah yang tidak dimasuk Islam. Kalau tidak bapaknya ya ibunya, kalau tidak bapak dan ibunya ya anaknya. Itu, itu setiap rumah bayangkan itu. Jadi sedemikian ya populer Rasul itu di kalangan orang-orang Madinah itu karena orang-orang Yahudi menjadikan Rasul itu dijadikan sebagai ancaman bagi mereka itu. Dan mereka ketika itu adalah orang yang pertama kali mendapatkan Rasul mereka kemudian menjadikan ini sebagai kesempatan supaya tidak seperti yang telah menjadi atau yang diancamkan oleh orang-orang Yahudi itu. Ya. Jadi ini saya berbicara tentang betapa bahwa orang Yahudi itu tahu persis kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai orang-orang Yahtri itu mengerti betul, padahal mereka tahu dari orang-orang Yahudi itu. Nah, tetapi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang, apa yang terjadi? Mereka membohongkannya. Ya. Itu disebabkan karena <tuh> Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dari jalur Ishah itu. Jadi mereka maunya Nabi akhir zaman itu dari jalur Ishaaq. Ternyata dari jalur Ismail. Hanya itu saja sederhana gitu. Karena itu maka fanatisme itu menjadi satu sumber dari bencana gitu kan. Ya, pengingkaran tentang kebenaran itu juga ya, apa disebabkan atau banyak disebabkan karena fanatisme golongan itu. Kan. Yaqulullahu taala Allah kemudian berfirman awala ya'lamuna ya innallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu ya, apakah mereka tidak tahu bahawa Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perdengarkan ya Qala Al Hasan Al Basri Al Hasan Al Basri mengatakan ha ulail yahudu kanu idzalakal ladzina amanu qalu amanna mereka orang-orang Yahudi itu jika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin mereka berkata kami juga beriman. Wa idza qala ba'dhum ila ba'dhin qala ba'dhum tetapi ketika mereka bertemu satu sama lain sebagian mereka berkata la tuhadditsu ashhab Muhammadin bima fataha Allahu 'alaikum mimma fi kitabikum. Jangan kalian berbicara kepada sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan pemahaman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian seperti yang ada di dalam kitab kalian itu liwajuqum bihi inda rabbikum fayukhsimukum ya agar mereka kemudian karena nanti mereka akan berhujjah di hadapan Tuhan kalian itu kemudian mereka menjadi orang-orang yang mengadukan kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala wa qawlu ta'ala dan firman Allah wala ya'lamuna ya anallaha ya ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun qala abul 'alia abul 'alia berkata tentang ayat ini yakni ma asradu min kufrin bi Muhammadin alaihi wasallam wa artinya adalah sesuatu yang mereka sembunyikan dalam bentuk kekufuran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membohongkannya Wahum ya hadithu nahumak tuhan endahum, wahum ya jidu nahumak Padahal mereka mendapatkan Muhammad itu sesuatu yang tertulis ya dalam kitab mereka. Wakata koala kau Demikian juga kau tak ada berkata. al Hasan al Hasan al Basri mengatakan: Anallah yaalamu masyuruna. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan koala. Kana maasiru apa yang mereka sembunyikan itu annahumkanu idhatawalau an ashabi Muhammadin. Bahawa mereka, sawalallahu alaihi salam, bahawa mereka ketika berpaling dari sahabat Muhammad sawalallahu alaihi salam. Waholabaghdumilabaghdin dan mereka bertemu satu sama lain tanahau. Mereka saling mencegah anjuk birrahadun minhum agar salah seorang di antara mereka itu menceritakan ashabu Muhammadin shallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam bimafatuhullah alaihim dengan sesuatu yang telah dijelaskan oleh Allah memaafi kita bim di dalam kitab mereka khushyatan karena takut anjukajahum ashabu Muhammadin bahawa muhammad sahabat sahabat Muhammad saw itu berhujah Bima fi kitabihim dengan sesuatu yang ada di dalam kitab mereka itu yaitu orang-orang Yahudi atau dalam Taurat Rabbim di sisi Tuhan mereka wamayyulinun dan apa yang mereka perlihatkan ya anehi nama kalu ketika mereka berkata lihat sahabat Muhammad saw amana ketika mereka berkata pada sahabat sahabat Nabi Muhammad saw kami beriman kata qala abul aliyah warobi wa qatada demikian dikatakan oleh abul aliyah robi dan qatada jadi hadirin rahimakumullah ya nah ini tadi ya, ya ini kemudian disebut oleh uh, muhammad saidotan tawi di dalam tafsirnya alwasid disebut bahwa ini adalah segmen dari orang-orang munafik di kalangan bani Israel mereka kemudian apa uh, menyebut bahwa mereka itu telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ketika mereka bertemu satu sama lain mereka kemudian mengungkapkan bahwa sesungguhnya mereka juga tidak beriman kepadanya ya jadi ini adalah uh, apa salah satu bagian dari uh, anggota kelompok masyarakat yang munafik ya meskipun uh, saya ketika membaca tafsir al-wasid itu uh, saya kemudian berpikir gitu kan ini harus-harus kita apa harus kita selidiki lagi di dalam sejarah karena e, yang kita tahu bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang dari penduduk asli Madinah ya, seperti misalnya e, apa e, apa e, siapa tokoh munafik itu Abdullah bin Ubay misalnya itu Abdullah bin Ubay Abdullah bin Ubay itu kan munafik karena Uh, apa dia akan menjadi seorang penguasa ya tiba-tiba ternyata rakyatnya beriman kepada Nabi Muhammad kalau dia tidak beriman maka akan ditinggalkan total tidak punya pengaruh sama sekali di kalangan mereka satu-satunya cara agar dia masih diakui sebagai tokoh di kalangan masyarakat Madinah adalah dia berpura-pura masuk Islam gitu nah jadi ada kepentingan politik di situ ya di Mekah ketika tidak ada kepentingan politik untuk berpura-pura kan tidak terjadi kemunafikan. Gitu apa manfaatnya pura-pura masuk Islam padahal orang masuk Islam kemudian disiksa sedemikian rupa gitu kan. Nah, jadi tidak kemudian muncul fenomena kemunafikan. Fenomena kemunafikan itu muncul di Madinah ketika ya, ada kepentingan-kepentingan tertentu ketika memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang beriman. Nah di kalangan Bani Israel, saya berpikir ini kira-kira apa kepentingan mereka untuk bermunafik itu. Dan siapa tokoh-tokoh yang kemudian dianggap atau disebut sebagai orang-orang munafik di kalangan Bani Israel atau orang-orang Yahudi Madinah itu. Nah ini apa saya belum bisa menjelaskan itu. Saya mengatakan bahwa ayat ini oleh Syed Muhammad Tantawi itu disebut sebagai segmen orang munafik di Madinah gitu ketika mereka berkata bertemu kepada dengan para sahabat Nabi Muhammad mereka mengatakan kami beriman ya tapi ketika mereka kembali ke kelompok mereka sendiri mereka mengatakan jangan itu jangan dibicarakan itu karena kalau kalian membicarakan kebenaran ini ya seperti yang ada di dalam kitab ini ini akan menjadi argumen bagi mereka tuh kan sebenarnya kalian juga di dalam kitab kalian enggak ada ayat yang membantahkan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana hal ini, ketika kemudian apa katakanlah misalnya dulu seperti misalnya Ahmadidet seringkali berdebat dengan orang-orang apa dengan para pendeta tentang kebenaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Injil mereka, mereka menolak. Oh siapa bilang itu tidak ada itu. Nah persis seperti itu juga gituan, karena sesungguhnya baik Musa ya dalam Tauratnya ataupun juga Isa di dalam Injilnya itu uh, apa sama-sama uh, mendapatkan uh, apa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW kita jam berapa hari ini sekarang? 6.34 baik, 6.34 kalau ada yang diri, dapat didiskusikan Bapak Ibu, Ibu? Ya, saya mendapatkan bahwa ayat 78-79 ini agak panjang nih. Kalau ada yang didiskusikan, silakan. Kalau tidak ada, kita nanti teruskan ini. Oh. <laughs> ya silakan, pohon Ah silakan, kita diskusi aja lah kita. Oh. Ya. Ini terkait dengan ayat tadi ya. Kau ngucumak. Iya. Bukan sunah Sebenarnya yang <coughs> di Yahudi yang ada di Madinah aja. Seperti Walang tartuwa untuk ibadah musyawarah. Mm -hmm atau Yahudi secara keseluruhan gitu, ya, ya, ya. karena jadi nafasnya e, diharapan putusnya membawa Yahudi masuk Islam kan ayat e, itu banyak kan tersebar ke seluruh dunia katakanlah uh -huh. gitu banyak bagian dunia. Nah ini Rasulullah kan menghadapi yang dihadapi itu Yahudi yang di Madinah. Betul. Nah ini sebenarnya ayat ini e, itu hanya khusus untuk Yahudi yang di Madinah, uh -huh. atau kemudian digeneralisir. Uh, apa untuk Yahudi mulis secara keseluruhan yang pertama. Uh -huh. Kemudian yang kedua tadi yang terkait dengan Johari Funato yang yang menyenjengkan itu ya. Uh, itu kan tadi contohnya hermeneutik ya, uh -huh. nah, Apakah tafsir-tafsir kontemporer itu selalu hermeneutik gitu. Maksudnya saya pernah baca juga hmm, kayak Fadel Rahman. Uh -huh. gitu, kan? Jadi ketika menasekan tafsiran dia ternyata as nuzulnya tidak hanya as nuzul mikro atau mati hadis mm -hmm. tapi as ada, ditarik lagi ada as nuzul makro nah, terutama kalau yang mikro ini nggak ada karena as-babul kan kalau saya bilang hanya 12% persen apa yang saya mm -hmm. yeah, yeah. soalnya mm -hmm. diambil kemudian kondisi pada saat itu, bukan hanya di Madinah atau Mekah tapi dunia gitu ya, pada saat itu seperti apa ini tafsir seperti ini ya, kemudian melihat itu dan kemudian dilihat ke masa kini mm -hmm. kan mm -hmm. kontekstual seperti itu nah ini eh, apa, masih bisa gitu ya ini kan ini bicara metode mm -hmm. nah, seperti itu yeah. apakah ini termasuk hermeneutik? gitu apa ini sebenarnya beda gitu mm -hmm. Jadi, artinya hermeneutik hanyalah bagi, eh, hanya satu jenis dari tafsir kontemporer gini mm -hmm. itu aja sir. baik ya pertanyaannya berat-berat ini <laughs> <laughs> <laughs> ya pertanyaan pertama tentang apakah Yahudi ini adalah khusus Yahudi pada zaman Nabi atau Yahudi secara umum ya. Jadi berbicara tentang konteks Yahudi di dalam ayat ini yang membuat mereka itu tidak terputus harapan ya. Agar mereka beriman itu disebabkan bukan karena sekedar apa yang mereka perbuat tetapi disebabkan karena trek-rekot dari zaman dahulunya gitu. karena itu maka yang dibicarakan di dalam ayat-ayat sebelumnya ini adalah kasus-kasus yang pernah terjadi pada zaman dahulu sebelum Yahudi zaman Nabi Muhammad SAW itu gitu. jadi berbicara memang dari dulunya itu mah gitu itu gak bisa diharapkan gitu ya tentu saja ini kan kaidah umum ya kaedah umum, jadi secara umum orang Yahudi itu sulit atau tidak bisa diharapkan mereka mengikuti agama kita nah, apakah memang tidak ada orang Yahudi yang masuk Islam, siapa bilang ada banyak gitu kan, pada zaman Nabi misalnya kan itu ada apa, apa, uh, Abdullah bin Salah misalnya, nah, ini kan seorang rahib ya seorang pendeta yang kemudian dia masuk Islam misalnya itu kan masuk Islam jadi tidak berarti bahwa setiap orang Yahudi itu mustahil masuk Islam tetapi secara umum orang Yahudi itu tidak diharapkan tidak bisa diharapkan masuk Islam dan ini adalah berlaku universal dan karena itu maka sampai sekarang ya keagamaan yang paling fanatis itu kan Yahudi Ya, Yahudi, ya. Jadi ketika mereka memegang sesuatu yang kemudian mereka pegang terlepas dari apakah yang dipegang itu benar atau salah, hak atau batil, tetapi mereka memegangnya. Itu. Jadi uh, dengan identitas-identitas kekristenannya itu sampai sekarang kan luar biasa itu. Ya. Jadi, semuanya maaf itu cerita. Dulu ketika misalnya saya apa di uh, beberapa hari di Anwarfan misalnya. Ini adalah satu pemandangan yang bagi saya itu mungkin tidak lupa gitu ya. Jadi uh, Antwerpen itu adalah satu uh, satu wilayah di uh, Belgia. Ya. Saya mendapatkan, lah, saya bilang kok ini banyak yang apa? Banyak yang pakai peci Yahudi, kemudian apa uh, uh, dengan jenggotnya jenggot yang khas. Dia bilang ini Yahudi, memang. mereka memang komunitas Yahudi banyak di sini. Karena itu maka di apa di stasiun apa stasiun uh, kereta itu itu kan stasiun yang luar biasa itu ada tujuh tingkat stasiun itu dan di atas itu adalah toko-toko apa toko-toko emas dan permata ya saya ditunjukkan ini punya orang Arab ini Yahudi ini Arab ini Yahudi gitu jadi di situ dua itu yang berkuasa itu Arab Yahudi gitu kan yang menguasai uh, apa penjualan uh, apa batu permata itu. Arab Yahudi, Arab Yahudi gitu. Saya gembira juga disebut ada Arab gituan. Terlepas dari Arabnya bagaimana gituan. <laughs> Mudah-mudahan bukan Arab Yahudi ya gitu. <laughs> Jadi di tengah-tengah masyarakat Eropa seperti itu, itu mereka kuat dengan identitasnya. Gitu. Sangat kuat dengan identitasnya gituan. Nah, hal yang apa tidak mungkin juga tidak terjadi di kalangan nasrani karena mereka apa di Eropa itu sekarang kan kekristenan itu memudar gitu. Memudar. Eh apa? Banyak eh seminari yang kemudian berubah menjadi apa? Menjadi museum Misalnya di satu kota Bruges misalnya di Belgia itu, itu ada seminari, seminari itu pesantrennya kita. Kalau kita menyebutnya pesantren lah gitu. Satu komplek di mana dulu mereka belajar itu bagus sekali alamnya gitu kan mirip dengan apa kota air ya mirip dengan Peninsia gitu kalau meskipun Peninsia kan luar biasa itu karena laut ya, ya di situ juga dibuat mirip lah itu meniru apa tatanan kota Peninsia karena itu sungai-sungai dijadikan sebagai alat transportasi dan lain sebagainya itu indah sekali tapi emang tinggal tinggal museum kayak gitu dan kita tidak melihat kemudian identitas-identitas itu kecuali di kalangan para suster atau para romo gitu kan. Yang lain tidak terlihat gitu. Kan. Nah, jadi betapa orang-orang Yahudi itu itu memiliki fanatisme yang luar biasa terhadap agamanya dan kemudian memiliki karakter-karakter yang sama ya di dalam apa yang sama seperti para pendahulunya karena itu maka apa, Imam Akbar Syed Muhammad Tantawi itu menulis Bani Israel Fir Quran Was Sunnah. Jadi Bani Israel dalam Al Quran dan Sunnah. Ia adalah disertasi doktoralnya. Itu, diterbitkan dalam volume besar sekali. Hal yang beliau sampaikan adalah mengapa pembicaraan tentang Bani Israel di dalam Al Quran dan Sunnah itu sedemikian besar, gitu. Jawabannya satu kata dia. Karena Tantangan Yahudi dan Nasrani Tantangan Yahudi itu Bani Israel terhadap umat Islam itu Laten Karena itu maka Allah SWT Dan Rasulnya memberikan Penjelasan sangat detil tentang Mereka itu, kenapa? Karena Umat Islam sepanjang Sejarah akan menghadapi situasi yang sama Itu Situasi yang sama Itulah yang kemudian membuat Karakter Bani Israel itu tidak berubah Sepanjang sejarah Itu tidak berubah sepanjang sejarah jadi kalau karakter Bani Israel berubah di dalam sejarah maka penjelasan Al-Quran dan Sunnah itu akan mubazir, kan? akan mubazir. Dan itu akan mustahil ayat-ayat Al-Quran mubazir gitu kan nah jadi itulah yang kemudian bisa saya katakan bahwa itu tidak hanya kasus tentang Bani Israel atau Yahudi yang ada di sekitar Madinah tetapi ini adalah kasus yang umum bersifat universal gitu kan? bahwa Bani Israel memang begitu meskipun mereka bukan Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu, ituan pada saat itu. Jadi e, Bani Israel e, yang tinggal di Madinah ituan, yang tinggal di Yaman, yang tinggal di Mesir, yang tinggal di Eropa, pada akhirnya kan kemudian juga sama, ituan. Ya meskipun sekarang orang Yahudi apa bang Israel, e, Israel itu e, membedakan Yahudi yang datang dari Habsah dengan Yahudi yang datang dari Eropa gitu kan? Tapi pada akhirnya karakter mereka adalah sama begitu. Itu satu ya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa karakter mereka adalah sama. Itu persis seperti yang dikatakan oleh Machiavelli kalau apa karakter manusia itu berubah maka sejarah itu tidak berarti. gitu. Saya bisa mengatakan bahwa kalau karakter Bani Israel itu berubah, maka ayat-ayat Al-Quran dan Hadis tidak berarti. gitu. Itu karena memberikan penjelasan yang uh, tidak uh, tepat dan itu mustahil terjadi. Gitu. Nah, jadi itu adalah hasil penelitian dari Muhammad Syedton Tawi dalam disertasinya mengatakan begitu. Ya. Itu satu. Yang kedua, seperti pendekatan-pendekatan Fazlur -pendekatan, uh, Rahman dan lain-lain, ya. Uh, mungkin uh, kita tidak bisa mengatakan bahwa seluruh pendekatan yang dilakukan oleh seseorang itu mencerminkan atau apa mengadopsi satu uh, apa satu uh, pendekatan hermeneutika dan karena itu membuat semua pemahaman dia tentang Al-Qur'an dan Sunnah itu menjadi tidak bisa diambil ya, mungkin kita tidak apa apa bisa mengeneralisir itu, ya dalam arti bahwa kita bisa melihat bahwa dari seseorang itu ada pandangan-pandangan yang bisa diterima, ya tetapi juga dari pandangan-pandangan yang dia sampaikan itu ada pandangan-pandangan yang tidak bisa kita terima misalnya, ya Uh, karena ketika misalnya Pak Zurrahman berbicara tentang sunnah misalnya yeah, uh, dia kan berusaha untuk uh, menjadi uh, penengah ya yeah, diantara uh, pandangan uh, Goljiher misalnya dengan Joseph Saket misalnya yeah, meskipun pandangan uh, diantara apa uh, diantara pandangan Goljiher dan Joseph Saket dengan pandangan Umat Islam itu maksud saya jadi e, ketika Joseph Sahat dan ketika Goljiher menyebut bahwa sunnah itu tidak ada, ya karena sunnah itu artinya adalah e, hasil akumulasi dari e, apa yang dikatakan oleh umat Islam generasi awal yang sebenarnya itu tidak berasal dari Muhammad saw karena itu maka keputusan e, apa Goljiher dan Joseph Sahat itu sunnah itu tidak ada itu nah kita menyebut sunah itu ada gituan nah eh, apa pak Zurhan ingin apa mengambil jalan tengah gituan siapa -siap bilang sunah itu tidak ada sunah itu ada gituan nah ini kan bertentangan dengan goljiher dengan jasaat jasa gituan tetapi yang disebut dengan sunnah itu adalah sebuah apa eh, apa sebuah eh, apa yang kemudian disebut dengan kedua ya panutan nilai-nilai yang bisa di yang bisa di apa dijadikan sebagai pegangan tetapi tidak berdimensi hukum. Kan kan dia mengatakan begitu. Siapa yang membuat sunnah itu menjadi periwayatan-periwayatan, ada matannya, ada sanadnya, ada matannya, itu adalah Imam Syafi'i. Itulah yang kemudian membuat banyak tokoh membenci Imam Syafi'i itu seudugudeg. Karena dianggap bahwa Imam Syafi'i ini telah memberikan sebuah teori yang membuat ya sesuatu yang tadinya itu sangat terbuka apapun bisa disebut dengan sunnah ini menjadi sesuatu yang harus diukur akurasinya validitasnya oleh apa validat validitas apa kesikhohan rawi. Itu dan karena itu maka kemudian yang dinilai adalah sejauh mana orang yang meriwayatkannya itu adalah orang yang bisa dipercaya. Pada akhirnya kan begitu. Inilah kata Pak Surahman pekerjaan safin. Karena sebelumnya yang disebut dengan sunnah itu adalah ya satu kesepakatan pandangan pandangan istihad istihad generasi awal. Ketika istihad itu kemudian disepakati ya eh, apa di satu wilayah. Maka ia menjadi satu ijma lokal. Ketika dia disepakati oleh seluruh umat itulah yang kemudian disebut dengan ijma ya generale, general ijma umum gituan. Dan karena itu maka abu Syurahman itu menyebut seolah-olah sunnah itu sama dengan ijma. Jadi adalah hasil istihat generasi awal. Ini kan satu satu contoh ya pendekatan pendekatan apa Pak Pazurahman yang tidak bisa diterima Karena pada akhirnya dia telah memberikan jalan bagi lahirnya apa yang disebut dengan Inkarus Sunnah Jadi Pak Pazurahman itu kemudian bisa diklasifikasikan di, di dalam hal ini Sebagai kelompok Inkarus Sunnah Mengingkari Sunnah itu sebagai pegangan di dalam bab hukum ya. Persoalan kemudian ya Apa yang kemudian menjadi metode Pak Surahman di dalam menafsirkan yang apa yang ia sebut dengan double movement misalnya ya, uh, ini masuk dalam kategori istihad ya uh, karena prinsipnya bahwa Al-Quran yang kita baca ini harus seolah-olah ia diturunkan kepada kita nah ini yang kemudian uh, apa uh, pernah eh uh, ditulis oleh apa oleh uh, Said Kutub uh, di dalam al Quran ya al Quran di dalam mukadimahnya ia mengutip uh, apa kata-kata Muhammad Iqbal seorang pemikir dan ulama dari India ketika ia membaca Al-Qur'an kemudian dikomentari oleh ayahnya ya dia enggak ketika ia membaca Al-Qur'an ya kemudian ayahnya berkomentar nah ya jadi Al-Quran itu seolah-olah ia diturunkan untuk kamu. ya. Jadi ia kemudian dituntut untuk merefleksikan Al-Quran itu sesuai dengan kondisi di mana kita hidup. Apakah itu salah? Tidak salah. Itulah yang kemudian membuat apa, Said Qutub itu menjadikan apa, kisah pembicaraan antara ia dengan ayahnya itu sebagai suatu yang sangat berarti. Ya dan begitulah memang kita dituntut gitu Tetapi ya Al-Qur'an itu juga tidak boleh keluar dari pijakan di mana ia memiliki asbabun nuzul. Sebab-sebab di mana ia turun. Karena dengan memahami asbabun nuzul itulah maka memungkinkan kita bisa memahami kondisi pada saat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu ini kondisinya begitu maknanya kurang lebih begitu sekarang ketika kita menghadapi situasi pada zaman ini bagaimana ia diturunkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada zaman kita sangat memungkinkan itu dan itu menurut saya tidak salah gitu kan begitulah kemudian Alquran harus dipahami gitu Nah tentu saja itu semua sesuai dengan harus sesuai dengan kaedah-kaedahnya ya bahwa kaedah-kaedahnya adalah tidak boleh kaedah-kaedah hermeneutika. Dalam arti tidak boleh seorang pembicara itu, ya, dia memiliki otoritas penuh untuk memahami apa yang uh, bisa dia pahami tentang kitab Allah ini terlepas dari masalah bahasa, ya, masalah kemudian ayat-ayat lain, tanasub, benal ayat, masalah penjelasan rasul tentang ayat-ayat itu, Bagaimana para ulama telah menafsirkan ayat-ayat itu. Nah inilah yang kemudian harus dijaga gitu. Jadi semua itu adalah harus dalam koridor di mana ulumul Quran itu harus dipakai gituan. Karena ketika kemudian menyebut bahwa hermeneutika itu sebagai model penafsiran paling anyar itu dalam rangka apa, membatalkan seluruh. Ulumul Quran. Jadi kalau hermeneutika otomatis enggak pakai ulumul Quran. Jadi ulumul Quran itulah yang dianggap sebagai atau hermeneutika itulah yang dianggap sebagai ulumul Quran baru gitu kan? Itu kan bermasalah. Gitu kan. Nah jadi apa? Tidak semua ya, tidak semua dari pasurahman itu apa eh, salah. Tapi juga tidak semua bener. Tetap kita harus apa membaca pasurahman itu dalam rangka eh, yang apa dalam eh, dalam apa kekritisan kita gitu kan? ada hal-hal yang apa, e, bisa diterima, ada hal-hal yang memang harus hati-hati dari Pak Zurahman itu itulah yang membuat kemudian dulu Pak Zurahman dari Pakistan itu kan terusir, gitu kan e, karena banyak pandangan yang bertentangan dengan mainstream, gitu e, saya dulu juga pernah menyukai betul Pak Zurahman itu gitu. <laughs> e, dulu luar biasa saya apa e, tema apa tema pokok Al-Qur'annya itu dulu itu kan kan menjadi buku ajar tuh sampai sekarang itu buku ajar itu gitu. Ya, pandangan-pandangannya dianggap progresif gitu. Tapi memang itu harus kritis ya, harus kritis. Baik ya itu dua pertanyaan ya. Mohon maaf penjelasannya agak panjang. Gitu. <laughs> ada lagi silakan Bapak Ibu. Baik kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Ya mohon maaf, jadi tadi kita baru membahas tiga ayat ya, dari ayat 75 sampai 77. Kita cukupkan insyaallah, nanti insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafirafil majlis. Subhanahu alaikum wa bihamdik. Asyadu allah ilaha illa anta'i astaghfirullah wa tulkilaik. Jazakumul khair bapak ibu atas kehadirannya.